Selamat siang b a k Yono Selamat siang Komentarnya Pak Komentar saya, ini adalah keputusan atau yang dikatakan goblok ya atau bodoh Karena tujuannya hanya melakukan kemorotan kepada masyarakat Kalau parkir dinaikan k dengan、uh, mobil satu jamnya 5 Ritu Itu kemudian toko juga akan、uh, s e p e r i pengunjung gitu ya Nah ini mencontoh dengan adanya jalan tol Jalan tol Jagorawi boleh tanggal t u u j 7 atau minggu depan ini dinaikkan ya nah mereka katanya hidup di republik republik ini artinya harus melayani publik bukan melakukan pemorotan dimana jalan t o l di jalan t o l itu sudah melakukan profit yang luar biasa sudah dapat profit yang luar biasa tapi masih dilakukan pemorotan Kalau tujuannya untuk investasi, terbitkan obligasi sehingga masyarakat ikut berpartisipasi. Termasuk gedung parkir dan yang lain-lain, yang artinya itu、uh, bisa mempunyai masa depan yang baik, artinya p e r u s a y a mengusahakan obligasi dari masyarakat, dana yang bisa d i k e r o l o n Tapi bukan melakukan enaknya menaikkan, lalu kemudian tidak dipikirkan dampaknya. ya. Itu satu keputusan yang bodoh dan tidak、uh, artinya... サンジャン・ロ Naikin-naikin gini kenapa gak inovatif gitu loh Dengan 4 ribu saja saya kira udah cukup untung Mereka hampir maintenance free kok Sama sekali gak ada maintenance Yang udah rusak juga kadang gak dibetulin Di pinggir-pinggir itu juga bau Belum orang yang hilang lagi Jadi sebenarnya gak bisa lah Dibendingkan dengan di luar negeri Karena di Indonesia ini kan tempat terakhir tuh Masih penting Kalau orang di luar negeri gak bawa mobil gak a p a p a gitu Pantai transportnya cukup Nah kalau di Di sini nggak bawa mobil, mau belanja, wah ribet sekali ya. Jadi pemerintah ini atau orang-orang ini semua pingin kita balik ke jaman batu kayak Flintstone gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih.